Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayi'ati Wa min syururi a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu waman yudlil fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ya ayuhal ladzina amanutakum loha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladzi khalakakum min nafsi wahidah Wa khalakah minha zawjahah wa bathah minhuma Rijalan kathira wa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 fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam <coughs> wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ma'asyarul muslimin bapak-bapak Ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah pengajian di masjid ar-rohmah Yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pertama-tama marilah kita Senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita yang sangat banyak tidak terhingga Wa inta'udu nikmat allahhi latuh suha. Jika kita menghitung nikmat allah maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat Islam Iman, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah untuk bisa memeluk agama Islam dan beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dengan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan kita. Kita hidup tidak bingung, kita hidup tidak liar, akan tetapi Allah memberikan petunjuk Kehidupan kita di dunia ini dengan menurunkan kitab suci Al-Quran Kemudian juga Allah memberikan kepada kita menurunkan mengutus para nabi dan para rasul Untuk senantiasa membimbing kita dalam kebaikan Senantiasa menuntunkan kita di dalam jalan yang benar Kemudian juga Allah menciptakan kepada kita langit dan bumi dan seluruh alam semesta untuk fasilitas kehidupan kita, memberikan rezeki berupa udara, berupa hewan, makanan, tumbuhan, laut dan yang lain-lain semuanya untuk kita. Wahyu al-Ladhi Khalakalakum ma'afil ardi jamiah dialah Allah. Yang menciptakan Apa yang ada di bumi itu Untuk fasilitas Kehidupan kita semua Ya Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Menyempurnakan agamanya Ya, di dalam agama kita Adalah agama yang sempurna Telah menjelaskan Mengatur seluruh aspek kehidupan Termasuk di dalam Kehidupan berkeluarga Ya, pada kajian kita membahas permasalahan keluarga Islam telah membahas dan menuntunkan secara lengkap bagaimana kita bisa bahagia di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita dan kehidupan yang tenang yang bahagia dalam rumah tangga itu akan mendukung kita di dalam ibadah ya, kalau kita Tenang rumah tangga kita, kita ibadah kepada Allah dengan khusyuk Dengan bahagia kehidupan kita Dan juga banyak pahala yang bisa kita raih di dalam kehidupan keluarga Kita sebagai kepala keluarga bekerja mencari nafkah Untuk anak istri ibadah pahala Istri memberikan pelayanan kepada suami ibadah orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, mengajari Al-Qur'an, mengajari apa saja skill ya, memberikan uh, keterampilan apa saja bagi anak-anaknya, itu suatu pahala, suatu ibadah. Ya, maka <tuh> kita akan melanjutkan kajian berkaitan dengan permasalahan bimbingan keluarga. Sakinah Dan pada malam hari ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, jamaah ingkang hormati, lahurumati Kulabadi ngaturakan Permasalahan pengasuhan anak ya, Pengasuhan anak Yang dimaksud dengan Pengasuhan anak ini ku Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Yang dimaksud di sini adalah Jika terjadi Perceraian ya, Kemarin, kalau wingi, sampun sudah kita bahas bersama kalau seandainya, seandainya dan sudah kita sampaikan jangan sampai terjadi perceraian perpisahan dalam keluarga karena perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahuwataala dan sangat dicintai disukai oleh syaitan ya jangan sampai terjadi akan tetapi menawi Terjadi dan secara kenyataan juga ada di antara saudara-saudara kita ada yang mengalami perceraian. Itu di dalam agama Islam, wantan ing agama Islam, itu sudah diatur anaknya itu siapa yang mengasuh. Bapak, ibu, cerai, pisah, gadah putra gadah putri. Lha niki anak-anak niku nderek sinten? Ikut siapa? Iya, anaknya itu ikut bapaknya atau ikut ibunya, nopo ikut mbahne, nopo ikut budhene, pakdhene niki sampun enten aturannya, ketetapannya di dalam Islam secara lengkap, secara sempurna. Iya, niki yang akan kita bahas. <tuh> Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ngemutaken dumateng kula panjenengan sami di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshallal ladina law min khalfihim dzurriyyatan dhaifan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah Ya, Kulau panjang dengan samin ini Kedah ajrih takut Dumatang Allah subhanahu wa ta'ala Menawi Meninggalkan Keturunan anak-anak yang lemah Alit-alit Bapak, ibu, ibi Sah Anak-anak ki, kita itu lemah Kemudian Ikut siapa? Ini harus Di menggalih, dipikirkan tidak boleh sembarangan anak risa karab mu tidak boleh, harus takut kepada Allah, orang-orang seperti itu yang menelantarkan anak itu dosa besar, takut kepada Allah tidak boleh meninggalkan keturunan keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya kesejahteraan dari sisi agama Siapa Yang membimbing Menuntun, mengajari Anak-anaknya itu agama Dari sisi kesejahteraan Dunia, nanti siapa Yang memberikan Makan, memberikan Tempat tinggal kepada anak-anaknya Maka Hendaklah Orang-orang, kulopannya dengan sami Bertakwa kepada Allah Berkaitan dengan anak-anak kita. Jangan sampai. Kulopan dengan sami Niku. Menelantarkan anak. Itu tidak boleh. Kalau seandainya orang tua. Bapak, ibu. Ada masalah. Terjadi perceraian. Niku yang salah. Bapak atau ibunya. Yang dosa itu bapak ibunya. Kalau seandainya. Yeah, then, perceraian itu yang salah orang tuanya Jangan sampai anak Itu menjadi korban Terlantar Gara-gara orang tuanya Kesalahan orang tua Anak-anak terlantar Itu tidak boleh Maka dalam agama Islam Sudah ada Aturan Pengasuhan anak Anak itu diasuh oleh siapa Kalau seandainya terjadi perjaraan perpisahan tadi <tuh> ya hikmah atau manfaat dari pengasuhan anak niki, hingga nomor sepindah memberikan kasih sayang kepada anak ini. jadi anak itu tetap mendapatkan kasih sayangnya haknya untuk disayangi untuk mendapatkan kehangatan perhatian dari orang tua walaupun sudah pisah tetap anak harus mendapatkan kasih sayang. Kemudian engkang nomor kali mengantisipasi persengketaan dalam masalah ini. Sok-sok rebutan. Anak kudumelu aku, bapak ibu ngomong kudumelu aku. Ribut antara ayah dan ibu untuk memperebutkan, mempersingkatakan apa, mempersingkatakan anaknya itu kudusia, pak. Ya ini maka Islam sudah memberikan aturan. Ini aturannya harus ikut. Tidak boleh masing-masing ikut egonya, masing-masing ikut pendapatnya, harus ikut saya, harus ikut saya, tidak. Harus ikut agama, aturan agama yang harus kita ikuti. Jika memang terjadi wau wow, perpisahan <tuh> anaknya itu ada aturannya. Bagaimana aturan di dalam agama Islam berkaitan dengan kepengasuhan anak jika orang tua itu pisah atau bercerai. Enten warni kali, ada dua kondisi. Jadi, anak ini itu ikut siapa, itu harus dilihat, dipersani, anak ini tesih alit, Gih, alit nopo putrone anak ini ku sampun ageng Gih, ini ini intinya dua tadi jika terjadi perceraian, perpisahan antara orang tua anak ikut siapa? dilihat yang pertama jika anak itu masih kecil Gih, kecil ini ku ukurannya pun pinten ukurannya pun tujuh tahun Gih. Menawi 7 tahun e, kurang dari 7 tahun atau kurang, nih, niki dianggap kecil atau di dalam istilahnya niku belum mumayis <coughs> anak yang kecil belum mumayis, niku maka anak itu ikut ibu, ya, yeah. <coughs> yang paling berhak untuk mengasuh anak itu adalah ibunya jika anak itu masih kecil usia 7 tahun atau kurang ya <tuh> ini aturannya dalilnya napa no, dalilnya adalah hadis ya yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr Bahwasanya bila Enten seorang wanita, ya, Tiang Sedri pernah mendatangi Rasulullah Sallam ya, mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata, itu mateng Rasulullah Sallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallam. Inna benihazakana batnilahu wia'an. Ini anakku, ini yang masih kecil. Dulu perutku yang menjadi tempat hidupnya. Ya, artinya mengandung. Aku dulu yang mengandungnya. Wasadii lahusiko'an dan ya, susuku sebagai tempat minumnya. Ya, waktu Lahir itu asi, ya minuman utamanya itu asi. Wahijirilahu hiwaan. dan pangkuanku, ya kemana-mana saya gendong, ya anakku ini. Wa inna abahu tolakoni. Kemudian bapak anak ini menceraikanku wa arada an yantazi'ahu minni kemudian bapaknya itu pengin merebut mengambil anak ini dari saya ya, bagaimana ya Rasulullah yang benar ingkang leres pripun anak ini ikut siapa ikut ayahnya atau ikut saya maka Rasulullah SAW bersabda anti ahakku bihi Engkau, wahai ibu, lebih berhak untuk mengasuh, untuk memelihara anak yang masih kecil ini. Malam tan selama engkau belum nikah lagi dengan suami yang baru, maka anak ini engkau lebih berhak yang mengasuhnya. <tuh> ya. Ini hadis ingkang diriwayatakan Imam Ahmad Abu Dawud Dan dihasankan oleh Sheikh Al-Albani Ya ini yang pertama ini bapak-bapak, ibu-ibu Nedahakan hadis ini menunjukkan kepada kita Bahawa jika terjadi perpisahan perceraian Antara suami dan istri Kemudian suami istri itu punya anak kecil ingkang masih alit ukurannya tujuh tahun ke bawah maka anak ini ikut ibunya. Ibunya yang lebih berhak untuk memelihara mengasuhnya. Ya, amargi napa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kenapa Islam? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan seperti itu? Ya tentu saja enten sebabnya sebabipun anak yang masih kecil, usia 7 tahun ke bawah, itu kebutuhan kedekatan terhadap ibu itu lebih besar daripada kebutuhan dan kedekatan terhadap bapak ya ini alasannya, kenapa Allah memerintahkan seperti itu karena memang anak yang masih kecil itu lebih butuh kepada ibunya lebih dekat kepada ibunya lebih nurut kepada ibunya daripada kepada ayahnya ibu itu lebih mewarnai kepada anak yang usianya masih kecil itu lebih berperan dalam kehidupannya ya jadi ini kedah kalau panjenengan saya mengertosingi ibu-ibu terutama pendidikan anak ya jika Kulau panjeninganan sami, gadah anak, putra, putri, sing, alit. niku peran ibu lebih penting daripada peran ayah. Ya. Dalam menentukan akhlak anak, dalam menentukan agama anak itu lebih berperan ibu. Anak itu lebih nurut kepada ibu. Anak itu lebih patuh kepada ibu daripada kepada ayah. Menawi, usia ini Umurnya tujuh tahun ke bawah. Ini secara kejiwaan. Psikologi Islam seperti itu. ya Jadi ibu harus lebih banyak berperan. Mana saya ajari? Mana saya bimbing anaknya? Mana? Ini lebih banyak porsi ibu daripada ayah. ya Kalau seandainya ada dalam suatu keluarga, Ibunya baik sholihah. Kemudian nyun sewu bapaknya ya kurang baik. misalnya, Bapaknya enggak pernah sholat. Suka mabuk-mabukan misalnya. Maka anak yang masih kecil itu akan lebih ikut ibunya. Akhlak agama ibunya. Ya. Anaknya akan lebih ikut ke ibunya. Ya, rajin sholat. Rajin ibadah, walaupun bapaknya Tidak pernah sholat Anak lebih dekat kepada ibu Lebih nurut kepada ibu Jika masih kecil Iya, Ini ibu-ibu Harus tampil Jika anak-anak itu masih kecil Harus banyak tampil, mana Saya yang akan lebih Memberikan pendidikan kepada Anak-anak <tuh> Secara kejiwaan Psikologi Islam itu seperti itu. <tuh> Kemudian Rasulullah SAW mengatakan malam tanqihi dengan catatan selama ibu tadi belum menikah lagi. Nih catatannya. Amarkino, menawi ibu tadi wanita tadi nikah lagi dengan suami yang baru itu anak ini dikembalikan kepada ayahnya. Bapaknya yang pertama. Wau. Wow. Amarkin apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sebabnya seorang istri, ya, ibu tadi kan nikah melih, jadi istri orang lain. Maka seorang istri itu wajib memberikan pelayanan kepada suaminya. Ini lebih diutamakan daripada memelihara anaknya. Pelayanan terhadap suami yang baru Itu lebih diutamakan Lebih didahulukan daripada Memelihara anak Nanti khawatir anak ini terlantar Karena melayani suaminya ya, Karena memang dalam Islam Pelayanan kepada suami itu harus didahulukan ya, Anaknya nangis, bapaknya nangis Ini harus bapaknya dulu ya, Misalnya apa seorang wanita ini harus didahulukan suaminya daripada anaknya ini ya dalam Islam seperti itu aturannya <tuh> ya sehingga kalau menikah karena wanita tadi ibu tadi tersibukkan dengan tugas yang lebih utama tugas yang lebih mulia yaitu melayani suaminya maka dikembalikan kepada ayahnya yang lama. Kemudian juga kecuali jika ibunya itu orang kafir ya misalnya Nasara atau Yahudi. Ya. Ini walaupun boleh tapi jangan sampai orang Islam nikah dengan orang ahlul kitab atau fasik. Ya artinya ibunya juga kurang baik ini ayahnya lebih berhak atau menikah lagi wow, ya. tapi pada asalnya e, ibu itu lebih berhak mengasuh anaknya yang masih kecil usianya <tuh> ya. kemudian yang kedua jika anak itu sudah mumayis ya. orang tua, bapak, ibu Pisah, Gadah, Putra, Putri, Sampun Ageng, sepuluh tahun Nopo lima tahun niki benten, aturannya benten Kalau anak itu sudah besar Itu dilihat jenis kelaminnya Kalau anak laki-laki sudah besar Itu dipersilahkan milih Pengen ikut ibu atau ikut bapak milih milyo niki dalam islam dipersilahkan untuk memilih amarke pun ageng pun mumayyiz mumayyiz niku sampun saged berpikir aku lebih dekat sama ibu atau aku lebih dekat sama bapak nggih sudah 15 tahun niki sudah bisa berpikir mana yang lebih saya butuhkan. Ya, maka boleh memilih. <coughs> Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu, wanita ini berkata, "Suamiku ingin membawa pergi anakku, nggih. Bercerai, wow, pisah, kemudian anaknya ingin dibawa." suaminya maka Rasulullah S.A.W wow, memanggil ya, nimbali bapaknya ditimbali, ibunya ditimbali menghadap Rasulullah S.A.W kemudian Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil ini, tapi sudah agak besar ini ayahmu ini ibumu pilihlah siapa yang kamu inginkan Maka anak itu menggandeng tangan ibunya, pilih ibunya, maka Rasulullah SAW memberikan hak pengasuhan kepada ibunya. Begini Ki Menawi, sampeun Rati Ageng, niku menawi laki, nih putra putri nih pun mau laki laki, niku dipersilahkan bebas memilih, mau ikut ibunya silahkan. Mau ikut ayahnya, silahkan. <tuh> Kemudian, Benten menawi anak Ingkang Sampun Ageng Mumayis itu adalah anak perempuan. Maka ayahnya lebih berhak. Kalau anak yang tadi itu perempuan, maka lebih berhak, lebih pantas Langkung Saini pun ikut bapak ayahnya. Ya. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah taala berkata, Imam Ahmad dan para muridnya memandang diutamakan ayah, lebih diutamakan diprioritaskan ayah untuk mengasuh putri yang sudah berusia 7 tahun atau lebih. Ya, niki lebih langkung utami bapak-ibun. Ya. <tuh> sebabnya apa Bapak-bapak? Kenapa Bapak itu lebih utama jika anak itu perempuan dan sudah besar? Ya, alas sebab secara kejiwaan, secara psikologi Islam bahwa anak perempuan itu lebih butuh kepada ayah. Nggih, anak perempuan ingkang sampun ageng niku lebih butuh Bapak kepada ayah daripada kepada ibu kebutuhan terhadap ter, kebutuhan terhadap kasih sayang kebutuhan terhadap pengarahan pengarahan dari bapak itu lebih dibutuhkan anak perempuan daripada ibu ya ini penting ya, ibu-ibu bapak-bapak menawi gadah putra putri putri eh, Putri ya, terutama anak perempuan yang sudah besar, ini yang tampil harus bapaknya. Yang lebih banyak berperan mendidik, mengarahkan wanita putri ini adalah ayahnya. Ya, kalau sudah besar itu lebih kepada ayahnya, lebih dekat, lebih nurut. Kalau kepada ibu berani, ya menentang, dinasehati tidak mau sama-sama perempuan jawab ngeyel sama ibu tapi dengan ayah manut nurut ya secara Islam lebih dekat seperti itu. Ya, maka bapak kalau punya anak perempuan sudah agak besar harus tampil lebih banyak waktu untuk anak tersebut, lebih banyak waktu untuk mengarahkan mereka Memberikan kasih sayang, pendidikan, kedekatan kepada mereka. Ampun ngantos, ditinggal nyambut damel terus. Ditinggal bekerja anaknya. Ya Ini nanti <tuh> biasanya anak perempuan ini akan menyimpang. Ya, jika bapaknya tidak perhatian. ya Apalagi orang tuanya pisah. Antara bapak dan ibu pisah. Kemudian anak perempuan itu ikut ibu, maka anak perempuan ini banyak sudah pacaran, pergaulan bebas kemana-mana ikut laki-laki bawa sana bawa sini. Kalau ayahnya tidak memberikan perhatian, ayahnya tidak memberikan kasih sayang, ya karena memang secara kejiwaan dia butuh kepada ayah. Lebih daripada kepada ibu ya, Ini harus dipahami Dan secara kenyataan ya, Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah Yang saya hormati Secara kenyataan Dalam kehidupan kita sehari-hari Bisa kita saksikan ya, Saya Kulau uh, juga punya Lembaga pendidikan ya, Ada SD, ada SMP Dan terjadi banyak Anak-anak SMP itu, ya, yang wanita, yang orang tuanya bercerai, ya, kemudian hanya ibunya saja yang mengasuh, ibunya yang mendidik di rumah, ini sudah, anak perempuan itu akan menyimpang, ya, banyak masalah pacaran, sudah, banyak permasalahan yang timbul. Disebabkan Anak perempuan ini Berbeda dengan anak laki-laki Kalau anak laki-laki malah Kalau pisah Malah lebih dekat Lebih dewasa di Kepala rumah tangga malahan Menggantikan posisi ayah Tapi kalau anak perempuan Kebanyakan menyimpang Ini secara teori Dan secara kenyataan terjadi seperti itu Ya maka peran bapak, peran ayah kepada anak perempuan yang sangat ya, penting, ya. maka harus dipahami nih bahwa ya, bapak jika punya anak perempuan ini amanah tanggung jawab kita yang besar yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahuwataala. Bagaimana kita menjaga, merawat, mendidik anak ini, jika baik, insya Allah pahalanya besar. Juga imbalannya nanti di akhirat Tapi jika kita sia-siakan Tidak kita e, Berikan perhatian Juga dosa Kita juga ikut berdosa Jika anak itu menyimpang Ayahnya juga ikut berdosa Karena tidak memberikan pengarahan Tidak memberikan perhatian Tidak memberikan pendidikan Ya kepada putrinya tadi Ya ini Halo Bapak, Ibu-Ibu, <coughs> Jemaah Ingkang Kaulah hormati, Berkaitan dengan pengasuhan anak Tadi kesimpulannya Bahawa jika terjadi perpisahan perceraian Antara suami istri, maka anak itu ikut siapa? Jawabannya, jika anak itu masih kecil Usia 7 tahun, ke bawah, itu ikut ibu Selama ibunya belum nikah lagi kalau nikah lagi, maka anak dikembalikan kepada bapaknya. Kemudian jika anak itu saat cerai, sudah besar, dilihat kalau kakung, laki-laki suruh milih mau ikut bapak atau ibu, bebas. Tapi kalau wanita, itu ikut bapak. Ya, itu aturan di dalam agama kita. Dan insya Allah, kalau kita mengikuti aturan ini, akan baik. Semuanya akan baik Cekap semanten ingkang saget Kau lho Mugi-mugi saget bermanfaat Menambah ilmu Wawasan kita Dan juga e, Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita Sehari-hari Sebelum kita akhiri Jika ada pertanyaan Monggo dipersilahkan tidak ada ya e, pengumuman ya Pak Koko besok ahad libur e, pekan depan libur e, pengumuman e, Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk kajian pekan depan hari Sabtu malam ahad e, libur dulu karena ada acara